Bismillahirrahmanirrahim Al Fatihah Al manaabuna ali wa ila hadratin nabiy al Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu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 Salatan taftahu biha lana futuh al-arifin Wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi shihah ul-afiyah Sebagaimana janji saya Pokoknya nyambut bulan maulid saya mau dandan Ya, dan janji itu saya tepati ya Jadi selama bulan maulid Saya peningkatan, saya tingkatkan proses dandannya Sampai nanti pada maulid akbar majlis ar-rauduh Insya Allah 22 November Jumat 22 November Dicatat ya Insya Allah Jumat 22 November Jumat terakhir bulan maulid Itu maulid akbar majlis ar-rauduh Insya Allah Nah itu nanti Prosesi dandan saya paling maksimal Tanpa tanpa make up tapi ya Tanpa make up Alhamdulillah juga Malam hari ini rawuh Pak Kapolsek saya yang baru Ini beliau Mas Tegar, masih muda ya, Saya tidak panggil pak tapi Mas Tegar, masih muda bersama Jajarannya, bersama Teman-temannya Mudah-mudahan Bisa tambah barokah hidupnya, amin Insyaallah. Sebelum saya mulai, Ahmad Anis sama Hussein bin Ali, Ahmad Anis dan Hussein bin Ali harap ke depan. Ahmad Anis dan Hussein bin Ali maju depan sini. Usin kanan sini kanan sini ya mana Anis ni pegang pegang <koh> Ahmad Anis dalam hitungan tiga <tik> satu <tik> <tik> <tik> ya madap ke sana kanan kiri sini madap ke sana. Tidak perlu di shooting, madap sana. Ya, kalau ke shooting ya nasib. Nis. Ahmad Anis, ya, madap sini, madap sini. Come madap sini. Ya, udah gitu. Musil madap sana. Pegang mic Sin. Ini kemarin berdua masuk ke tempat karaoke. Tapi shalawatannya Cuman mau pinjumik biar bisa sholat, sholawatan, masuk tempat karaoke di mall, gitu ya. kan di mall kan ada tempat karaoke. Karena mau sholawatan di mall, pengen sholawatan ada tamu saya itu ngajak ke mall, pengen dengarkan suaranya ini sepupu saya, yang ini sepupu saya, yang ini anak saya, anak sama sepupu saya. Jadi statusnya anak saya ini ponakan misanan sama ini. Nah ini pangkatnya lebih tinggi, lebih tua. Walaupun sepantaran ya, sepantaran. Karaoke solawatan. Saya cuma dapat videonya. Saya nggak diajak karaokean. Pelanggaran ini. <laughs> ya, pelanggaran. Nah, saya pengen dengarkan suaranya Husin, sama Anies ini, sama Ali bertiga. Ya, perintah wajib. Ya, nanti ada hadiahnya. Apanya, oke okay, siap <ks Estoy bien. laughs> insya Allah ya. Tak tambahi. Tenang, tenang hadiahnya banyak Biasanya itu pengamen itu ya dibayar ya Ini nggak ngamen saya bayar <susak> anak sendiri saking larang ini mahal buat bapaknya mahal bismillah ya ustaz masih ada apa itu ini baca يا أيها النبي الله والكعبة ضري الله يا أيها النبي والكعبة ضري الله أنت إمام الحاضرة. سلطان الغيب يا أيو النبي الله والكوكب الدري الله يا أيو النبي والكوكب الدري Anta Imam al-Hadras Sultan wal-Aibin. Anta Imam al-Hadras Sultan wal-Aibin. Fa inni abad Allahumma li-thaqil. فإني عبد حملي ثقيل ولي مِثْلَ مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب ذري النبي والكوكب ترعي الله أنت إمام الحاضر سلطان الغيب أنت إمام الحاضر سلطان الغيب wa sallidawman allah ala nabiyyina allah wa sallidawman ala nabiyyina allah كوكب دري الله يا أيها النبي والكوكب دري الله أنت إمام الحاضرات سلطان والكوكب وضر الله يا أيل والنبي والكوكب وضر الله أنت إمام الحاضر سلطان الغيب يا من يراني wa la arahu allah ya man yaranini wa la arahu allah undur bil aynir ridhali haliya ayu anna bi allah wal kawm سلطان الغيب أنت إمام الحاضر سلطان الغيب يا أيها النبي والكوكب ضري يا أيها النبي والكوكب Allah anta imamul hadar sultanul ghaibi anta imamul hadar sultanul ghaibi Allahumma salli wa sallim wa barik yang satu takut kamera ya sok ganteng soalnya Alhamdulillah ya latihan biar apa namanya pada pada pd kalau buat kebaikan ya pada pd kalau buat kebaikan dan memang suaranya layak bagus ini tiga-tiga suaranya bagus yang jelek suara saya yang jelek suara saya Alhamdulillah mari kita lanjutkan ngajinya Kita akan melanjutkan tentang Nabiku, yaitu baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Pada Jumat yang lalu kita sudah belajar Bahawasanya orang tua Nabi Muhammad SAW Adalah orang tua yang mulia Yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Pada saat ini Saya mau meruntutkan Hikmah-hikmah Kenapa Nabi Muhammad SAW itu Sejak kecil Sudah tidak diizinkan Ya hidup lama Dengan orang, orang tuanya Hikmahnya apa Yang menarik Kita ini Kalau dengar biografi Ya biografi Orang kaya Kita belajar Biografinya detil Perjuangannya biar jadi orang, orang kaya Betul-betul kalau kita dengar biografi pemimpin yang menjadi seorang pemimpin handal maka kita akan senang mempelajarinya kalau kita dengar biografi fulan-fulan-fulan kita senang untuk belajar karena pengen bisa niru tapi terhadap manusia yang sudah jelas menurut langit dan bumi manusia yang paling utama manusia yang paling mulia manusia yang paling hebat manusia yang tiada tara yaitu baginda muhammad saw manusia yang sukses di dalam bidang apapun dalam semua bidang kenapa kita kurang tertarik untuk mempelajari karena ada setan di situ saudara-saudara setan nggak mau kita belajar nabi muhammad sallam karena kalau kita belajar nabi muhammad sallam maka dalam bidang apapun kita akan sukses bisnis sukses mimpin sukses suami sukses orang tua sukses sebagai saudara sukses sebagai anak sukses sebagai anggota masyarakat sukses tidak mungkin tidak su sukses kalau suri teladan kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam makanya selama tiga bulan ini dari mulai bulan Sofar kita awali Rabiul Awal dan nanti Rabiul Tsani kita akan betul-betul belajar walaupun tidak mungkin tuntas bagaimana perjalanan hidup baginda Muhammad SAW agar kita bisa jadi manusia yang sukses dalam arti yang sebenarnya sukses dalam arti yang sebenarnya bukan sukses punya harta bukan sukses punya pangkat bukan sukses punya pengikut tapi sukses dalam arti sebenarnya adalah sukses dunia sekaligus dalam detik itu sukses akhirat artinya kondisinya apapun punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sukses yang sebenar-benarnya. Orang yang muflih, orang yang betul-betul mencapai derajat kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, silakan kopinya diminum dulu, nyantai. Habis nasib. Ya, kopinya diminum dulu. Uh, kemudian yang mau minum air makan roti makan dulu minum dulu. Kita akan ngobrol satu jam kurang lebih, kurang lebih satu satu jam. Insyaallah. Ushin sama Ali nggak ada pindah sini. Ya, anis sudah begini. Nanya nanya nanya. Saya dandan gini pantas enggak? Pantes ya? ya, kemarin ada yang ngirimi saya belangkon, cuman ukurannya nggak ada yang pas. Sekedar informasi, belangkon itu buat saya ukurannya nomor 8. Jadi kalau ada yang mau kirim-kirim belangkon, nomornya 8, insya Allah saya pakai. Kalau mau rodok lebar dikit 9, jadi kalau 8 itu ngepres, press ya, kalau 9 rodok long, longgar. Kalau rodok longgar bisa saya ganjel, kalau ngepres ya saya pakai pusing dikit. Ya pusing dikit. Pelangkon alias Imamah Jawa ya. Imamahnya orang Jawa. Pelangkon itu. Eh kwanirahimakumullah. Sejak kecil kita bicara urusan zahir ya. Kita enggak bicara urusan kenabian kerosulan. Kalau bicara itu selesai. Kalau bicara itu sudah. Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkat jadi Rasul udah jadi Nak, Nabi. Gak nunggu umur 40 tahun, umur 40 tahun betul dilantik jadi roh, rasul Bayangkan saja pelantikan presiden nanti 20 Oktober insya Allah lancar aman tertib ya, 20 ok, Oktober itu saja sudah diberitakan jauh hari, betul-betul KPU jauh hari sudah mengumumkan pelantikan presiden tanggal sekian, itu jauh, jauh hari lagi kira-kira pelantikannya rasul yang paling mulia, pelantikannya rasul yang paling utama, pelantikannya rasul yang paling akhir setelah beliau tidak ada rasul lagi. Kira-kira sama Allah sudah diumumkan belum? Sudah diumumkan jauh, jauh hari. Kira-kira sama Allah sudah disiapkan pestanya enggak? Disiapkan pesta yang luar biasa, pesta langit. Malaikat, ya. Semua berpes, berpesta, pesta yang diketahui hanya oleh orang-orang yang yang tahu, yang dipahami oleh orang-orang yang yang paham. Makanya prosesi lahirnya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan suka, suka cita. Diriwatkan Syaiddatuna uh, Maryam alaihissalam dan juga istrinya Fir'aun, Ya, itu dua-dua datang, dua-dua datang, rohnya datang, ikut apa? ikut menemani ibunya Nabi Muhammad saw wa ketika lahirnya Nabi Muhammad saw. Wa nah Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis anak Nabi wah ada munjadinun fiati aku sudah jadi Nabi ada masih berupa adonan tanah artinya belum ada yang namanya manusia karena manusia itu kesatuan antara roh dan jasad. Kalau cuman roh namanya roh. Kalau cuman jasad namanya mayat. Ya namanya ma mayat. Kalau jasad ada rohnya namanya manu manusia. Nah ketika Nabi Adam AS masih berupa adonan tanah. Artinya apa? Ruhnya belum ditiupkan. Ruhnya belum dimasukkan ke dalam jasad Nabi Adam AS. Artinya apa? Belum ada manu manusia. Rasul telah bersabda, Rasulullah SAW, Anak Nabi, wa ada munjadi lunfiti nati. Aku sudah jadi nabi, ada masih berupa adonan tanah. Ikhwani Ehwanirahimakumullah. Terus lahir Nabi Muhammad SAW. Saat lahir ayahnya sudah meninggal. Sekarang kita kita bayangkan perasaan ibunya kira-kira bagaimana ya? Ketika hamil itu, hamil, terus suaminya pergi. Ya suaminya ber, pergi untuk e, berdagang kurma ke Madinah. Yang pulang yang pulang itu bukan jasadnya, tapi yang pulang hanya beritanya. Suamimu meninggal dan dimakamkan di Madinah. Bayangkan bu wanita hamil anak pertama, senang-senangnya manten baru. Ya temanten bak, baru. Kemudian suaminya pergi. Untuk apa? Cari nafkah. Pergi untuk cari nafkah. Ditunggu di rumah. Berita yang datang bukan berita pulangnya suami bawa keuntungan, tapi yang datang adalah berita wafatnya kekasih tercinta, yaitu Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Tentunya itu sangat berat. Bukan hal yang ringan. Kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Ada yang menarik? Orang-orang Arab di masa itu, di Mekah Itu punya kebiasaan tidak mau menyusui anaknya sendiri Ya tidak mau menyusui anaknya sendiri Dua tahun pertama anak harus disusukan pada orang desa Bukan karena tidak cinta sama anaknya Justru karena sangat cinta sama anaknya Anaknya tidak disusui sendiri Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Arab di masa itu paham Bahwasannya di kota Mekah telah terjadi yang namanya polusi tingkat tinggi Polusi akidah, polusi pemikiran, polusi budaya, polusi manusia Dan polusi makanan Makanannya sudah tidak sehat, junk food saudara-saudara Makanannya junk food Bukan seperti orang desa sayur, mayur, buah-buahan, kambing Kambingnya pun kalau di desa makannya rumput Kalau di kota kambingnya makannya tidak jelas Di kota kambingnya makannya tidak jelas Makanya orang Arab yang di Mekah saat itu Tidak mau anaknya tumbuh dalam keadaannya tidak bagus Karena anak itu baik tidak baik Ditentukan di awalnya Terutama dua tahun per pertama Itu saat anak aktif belajar Belajar membaca kehidupan di sekitarnya dengan melihat, ya dengan melihat, kemudian organ-organ tumbuhnya, otaknya, semua, itu tumbuh dari dua tahun pertama, asinya itu, minumannya ini, asupan makanannya ini kira-kira bersih atau tih? tidak, asupan makannya baik atau tidak, kemudian udaranya, udaranya jernih atau polusi, kemudian yang dilihat di sekitarnya, genah atau enggak genah, rusak atau enggak rusak saat itu orang Arab Mekah sepakat Mekah tidak layak untuk bayi Mekah tidak layak untuk, untuk bayi makanya kalau punya anak langsung dikirim ke desa kira-kira kondisi Mekah saat itu sama sekarang mirip atau beda? mirip, bahkan sekarang lebih parah ini yang harus jadi akidah umat Islam Zaman Nabi itu zaman terbaik Jadi kamu jangan merasa zamanmu lebih baik Zaman kita ini bejat-bejatnya zaman Bejat-bejatnya zaman Dibandingkan zaman ter terdahulu Walaupun orang baik sangat Banyak Ngeri Wong saya baca Masya Allah, Saya tuh gak pengen baca berita Tapi kalau buka Google itu beritanya muncul sendiri Muncul sendiri Sekarang ada isu Ya, ada isu aneh-aneh. Laki-laki pakai jilbab. Namanya apa itu? Hah? Apa? Sembuh embuh pokone kuwi Laki ya. Laki-laki pakai jil jilbab. Ya wajahnya memang cantik. Wajahnya memang cantik. Kan untuk membuktikannya perlu diplotrokan dulu. Dan ndak mungkin tuh ya. Yang ndak mungkin dilak dilakukan. Masuk ke toilet wanit wanita masuk di musola tempatnya kaum wanit wanita katanya seperti seperti itu ya saya nggak menangi saya laki laki saya laki laki nggak menangi ya nah kalau ada perempuan masuk ke tempat laki laki keuntungan untuk anda semua gitu ngawur kamu nggak seperti itu artinya zaman sekarang ini kan muncul aneh aneh aneh macam macam baca berita di medsos terkait berita itu benar 100 persen atau 99 persen atau 70 persen tapi beritanya aneh-aneh istri bakar suami dan anaknya Masya Allah ya ketangkap sama pak polisi ya ketemu itu terbukti akhirnya diobong dia dibunuh istri bunuh suami caranya macam-macam di berita zaman sekarang tapi zaman sekarang ini bejatnya luar Luar biasa Nah kira-kira anak kita hidup di zaman sekarang ini aman atau ngeri Jujur mawon aman atau ngeri Ngeri Benar-benar ngeri Karena dunia itu sekarang di genggaman Dunia di, di genggaman Lihat Youtube Lihat internet Kelihatan semuanya Kelihatan semuanya Makanya kalau kita gak membentengi anak-anak kita dan keluarga kita dengan benteng yang benar Wassalam, selesai. Ya, selo. selesai. Ikhwani rahimakumullah. Dulu belum ada YouTube. Dulu belum ada Instagram. Dulu belum ada WhatsApp. Dulu belum ada internet, bahkan belum ada handphone. Orang Arab Mekah sudah khawatir sama anak-anaknya. Khawatir sama anak-anaknya. Sekarang itu orang Arab Mekah belum dapat Nabi Muhammad SAW. Ya. Belum ada Islam, belum ada is Islam. Sudah khawatir anaknya rusak, khawatir anaknya enggak sehat, khawatir anaknya terkena ideologi, ideologi ideologi yang enggak benar, khawatir anaknya kena budaya budaya yang enggak enggak beres. Maka dititipkan anaknya di desa. Dititipkan di desa minimal dua tahun. Kenapa dititipkan di desa? Orang desa enggak didatangi sama orang-orang kota. Sebab kota Mokah itu pusat perdagangan, pusat perdagangan. Semua orang dari berbagai bangsa kumpul di situ. Orang desa masih asli. Makanannya masih asli. Minumannya masih susu segar. Kambingnya juga normal, makannya rum, rumput dan makan hijau-hijauan. Bahasanya masih asli, bahasa daerah Arab asli, belum kecampuran bahasa macam-macam. Kalau kita seperti yang saya jelaskan, bahasa kita ini Indonesia udah enggak jelas kan? Masa Hi bro, ini bro ini apa ada dalam bahasa Indonesia? Gak ada. Iya, hi bro, bro gak? Gak ada. Gimana mas bro? Mas bro, ini udah bahasa Indonesia yang kecampur macam macam-macam bahasa Jawa. Masya Allah, Jawa kita ini kroma inggil sama ngoko, sama ngoko kelas berat campur jadi satu. Mongko dilek. Masya Allah. Iya, Mongko dilek. Monggo dilek, ya monggo di, dilek. Ini kira-kira bahasa bagus atau bahasa kurang bagus? Bagus, bahasa hati, tapi salah pengucapan. Maksudnya akrab, tapi jadinya kak kasar. Menurut kaedah bahasa Jawa remuk rusak, remo atau ru, rusak. Orang dulu hidup zaman sekarang, mumed. Iki ngomong apa iki. Ya, ini ngomong apa? Baru lihat suami istri aja bingung orang dulu kok Zaman dulu gak ada istri ngomong ke suami bahasa kasar gak ada Monggo diunjuk kang mas Dulu Saiki umbenan Betul lah betul Betul lah betul Rusak bahasanya Nah kita harus cari desa yang masih rodok asli Masih rodok asli, ya rodok angel ya Agak asli kalau orang Jawa pengin bahasa Jawanya tetap Jawa tenan, anaknya dititipkan ke sana. Tapi apa kita mau? Allah. Ya enggak rela. Nah, orang Arab nih saking sayang sama anaknya, anaknya dititipkan ke desa biar apa? Budayanya enggak rusak, ideologinya enggak rusak, bahasanya enggak rusak, tubuhnya juga tidak rusak. Dan itu membuktikan bahwasanya nabi kita Muhammad SAW tumbuh dengan tubuh yang ba baik, tumbuh di lingkungan yang ber bersih, tumbuh dengan bahasa yang original, bahasa yang A, asli, tumbuh dengan tingkat pemikiran yang ma matang. Kenapa? Karena di desa kehidupannya keras ya, gembala kambing. Gembala kam, kambing. Di situ ada pelajaran kalau kita memang pengin, ya pengin anak kita jadi orang, orang besar, ya kita harus ngumpulkan anak kita dengan orang-orang asli itu, yang masih original, biar belajar. Bu, kalau anak ibu dijadikan tukang parkir, rela enggak bu? Enggak. Betul ya? Kalau anak ibu dititipkan ke tempatnya Pak Yahi, ternyata sama Pak Yahinya suruh ngosek WC. Enggak diajari, baca, tulis, ngaji, tidak. Sama Pak Yei suruh ngosek WC. Untuk yang enggak paham bahasa Jawa, ngosek WC itu membersihkan toilet. Tapi enggak enak ya, ngosek WC itu enak. Membersihkan toilet, enak atau enggak enak? Kurang. Ngosek WC, itu ada rasanya. Membersihkan toilet. Terlamp terlampau lembut. Ngosek. WC. Nanya apa? Kira-kira sedikit protes atau lega? Lanjutkan nak ngosek WC terus. Atau kita ngomong sama Pak Yai, ngomong sama Habibnya. Bib, saya jauh-jauh titipkan anak saya ke sini biar belajar, bukan untuk ngosek WC. Di rumah saja tidak saya izinkan ngosek WC. Kenapa sampai di sini suruh ngosek WC? Enggak rela. Tapi Nabi Muhammad SAW oleh wasallam oleh Halimatussadiah radhiyallahu taala anha di kasih kerjaan dari kecil apa kerjaannya jaga kambing angon wedus ya angon wedus bahasa Indonesia angon wedus itu apa gembala kambing mengembalakan kambing dibawa ke sana kambingnya makan kambingnya ya siapkan minum kambingnya pokoknya kambing betul betul di disenangkan itu di zaman Nabi masih ke kecil Kira-kira pelajaran seperti ini penting atau nggak penting nih? Penting atau nggak penting? Penting ya. Nah kita harus tahu apa hikmahnya Kenapa Nabi Muhammad SAW waktu kecil dikasih kerjaan kejala ge apa? Gembala kam, kambing. Ternyata dari kecil Nabi kita sudah belajar mandiri. Diajari ilmu dagang, ilmu bisnis paling simpel yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dilatih minimal kamu kalau angon wedus dapat duit gitu lo ya minimal itu angon wedus dapat duit, gembala kambing dapat duit minimal kamu sebagai orang Arab, orang Arab itu hidupnya ternak kam, kambing, kalau kamu bisa gembala kambing kamu bisa hidup, dikasih bekal itu, ini Nabi loh ini Rasul Allah Taala didiknya biar punya bekal ilmu duniawi ya ilmu duniawi untuk bekal hidupnya makanya jangan kita sebagai muslim mengatakan sepenting ngaji, sepenting ngaji, sepenting ngaji, sepenting ngaji yang penting cari ilmu, yang penting cari ilmu, yang penting cari ilmu seakan-akan cari nafkah itu enggak penting salah dari kecil Nabi Muhammad SAW sudah dididik gimana caranya untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup kamu harus bisa kebala kambing nah dalam pekerjaan kebala kambing itu ada hikmah yang luar, biasa. Apa hikmahnya? Ngurusi kambing tuh enggak gampang. Ngurusi kambing tuh enggak gampang. Butuh kesabaran. Kalau bahasa modernnya apa itu ya? Ng ngajari jadi pemimpin itu, trainingnya namanya apa itu? Apa? Leader? Leader? Aku disalah aku. Leadership. Ya, leadership. Leadership sekarang itu kan paling ikut uh, seminar... Satu hari atau sekian jam, ya. Lekan jeng Nabi Muhammad SAW bukan ikut seminar praktek leadership. Nah, yang diurus bukan manusia, wedus. Kambing. Daiza diajak ngomong, bisa ngomong sama kambing? Mbek, mbek. Daiza, Daiza, nggak paham. Kambing yang nggak paham, kita yang nggak paham. Maka kamu harus bisa membuat kambing itu paham sama kamu, dan kamu harus paham sama kambing artinya apa betul-betul mempelajari gimana ya ini ya perasaan si kambing ini ya gimana ini yang diinginkan sama kambing belajar memahami kambing yang tidak bisa ngomong nah, itu pemimpin pemimpin itu harus bisa mendengar suara orang orang lain walaupun orang itu tidak bisa ber bersuara itu baru namanya pemimp pemimpin Nabi Muhammad saw Buktikan itu dalam hidupnya. Istrinya enggak pernah ngomong. Tapi Nabi paham kalau istrinya lagi kurang enak hati. Masih ingat cerita saya toh? Nabi Muhammad SAW ngomong sama Aisyah radhiyallahu RA. Ummahadul Mukminin, Wahai Aisyah, aku tahu loh kalau kamu lagi enggak enak hati. Aku ngerti kalau kamu lagi enggak enak hati. Aisyah pun nanya, dari mana Engkau tahu ya Rasulullah kalau aku lagi tidak enak? Hati. Karena Aisyah hatinya selalu enak. Hatinya selalu enak. Tapi maksudnya, Tidak enak hati bukan hatinya tidak enak. Paham ya? Ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Hatinya selalu enak. Sikapnya baik. Tapi ada perubahan hak hati. Rasul paham kalau hati istrinya lagi baru, berubah. Nanyalah Aisyah r.a. kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dari mana engkau tahu ya Rasulullah kalau hatiku lagi berubah? Jawabannya sederhana, dari doamu. Doa yang mana? Kamu kalau lagi hatimu berubah, doamu itu selalu menyebut nabi-nabi yang lain. Ya Allah, Tuhannya Nabi Musa, ya Allah, Tuhannya Nabi Isa, ya Allah, Tuhannya Nabi Nuh. Kamu enggak pernah bilang, ya Allah, Tuhannya Muhammad. Enggak sebut aku. Saya enggak kamu sebut, masyaallah. Nabi Muhammad SAW sampai yang samar, ya samar atau enggak samar ini? Samar, gak kelihatan Gak jelas Dan doanya kusuk lo ya Gak, gak disindir-sindirkan, gak begini Gak model seperti, kalau kita nyindir Misal, nama, apa namanya e, Seperti di sampingnya Ada orang kaya, sampingnya orang Kaya, kita lagi butuh dana Doanya Allahumma, mudah-mudahan Ada orang kaya yang sadar, ya Allah Nah itu cetoh itu Itu doa modus minta sumbangan Nah itu doa modus minta Sumbangan, ini ndak Betul-betul khusus, Allahumma rabbanuh, ya Allah Tuhan Nuh, ya Allah Tuhan ya Musa, ya Allah Tuhan Isa. Khusus, tidak ada niatan nyindir, tidak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW paham, ini istrinya lagi ngasih pesan tersembunyi. Ya, hatiku lagi kurang, kurang enak, tidak seperti biasa biasanya. Nabi paham. Nah begitu Sayyidatuna Isa mengerti kalau suaminya paham, langsung ganti strategi. Ganti strategi. Ini pelajaran buat kaum pria. Iya. Wanita itu semakin cerdas, semakin pintar. Betul toh ya? Wanita itu semakin cerdas, semakin pinter. Betul atau salah? Betul. Semakin pinter, semakin cerdas. Maka Sayyidatun Aisyah enggak diam. Engkau menjauhi namaku, enggak mau sebut-sebut namaku, yang kamu panggil nama-nabi-nabi yang lain. Pelajaran pak, kamu kalau jadi suami ya kadang-kadang walaupun enggak cemburu, edak-edak cemburu gitu loh. Paham enggak? Udah dibujuk kok enggak tahu cemburu. Mas, iya. Dia ganteng mas ya. Oh emang biasa aja. Pokoknya cemburu didik. Mas dia yang ganteng. Ngapainya bocet ganteng gue. Walaupun di hatimu ya enggak ngaruh gitu. Paham enggak mas? Karena istri itu ingin suaminya cemburu. Istri itu pengen suaminya cemburu tapi jangan kebablasan, kebablasan perang tenan. Kalau kebablasan perang bener itu kan ya. Pura-pura cemburu demi menyenangkan hati istri itu fadilahnya luar, luar biasa. Walaupun cemburu itu ha harus, jangan sampai enggak punya cemburu. Nabi Muhammad SAW ngomong mama Aisyah tu kamu jauhi nama saya, nama-nama nama, nama, nama nabi lain yang sebut. Kanjeng nabi cemburu lo, nama nabi lain kamu sebut aku ndak. Aishan jawab ah, Cuman namanya yang gak saya sebut Kalau orangnya mah saya mau saya cari terus orangnya Namanya gak disebutkan gak apa-apa Yang penting kan orangnya Itulah pandenya wanita saudara-saudara Masya Allah Bisa mengelit walaupun terjepit. Betul ibu-ibu oh, Betul ngaku Yang di atas ngaku Ini Kenapa Nabi SAW bisa paham Peka, Karena dari kecil sudah belajar menggembalakan Kambing yang kambingnya enggak bisa ngomong Tapi Nabi bisa paham Nah kita ini tidak kadang Tidak mau belajar Ya enggak mau belajar Tahu-tahu ingin jadi Saya mau jadi seperti Nabi Muhammad SAW Saya ingin ditiru salat itu Salat bagus Salatnya bagus Tapi enggak bisa niru Nabi Karena nirunya Cuma sepenggal Sepenggal itu cuma ia ya bagian se, sepersekian dari sepenggal. Terus mau bilang, aku niru Nabi Muhammad SAW, nanti dulu mas, nanti dulu. Kamu kalau mau niru Nabi, tiru dari mulai lahir, owe, owe, mulai lahir kamu tiru. Tiru semuanya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dari kecil, ternyata Rasul dari kecil, sudah dipilihkan lingkungan yang baik oleh orang tua, orang tuanya. Maka kamu jangan sekali-kali menganggap orang tua Nabi gak punya pernahnya perhatian pada anaknya, gak mudeng ah, ha? mudeng anaknya. Ini orang tua yang luar biasa, tuh menggembala kambing hikmahnya banyak. Subhanallah. Setelah itu ibunya meninggal, yang kemarin sudah kita bahas ya. Ibunya mening, meninggal. Kita sekarang ambil dari sisi Nabi Muhammad SAW. Anak kecil lahir gak punya ayah. Ketika dikembalikan sama ibu susunya Gak lama ibunya juga meninggal Hatinya hancur gak ini? Hancur Loh kalau Nabi punya kakak, punya adik Ada tombonya ya Ada kakakku, ada adikku Nabi Muhammad SAW itu anak tunggal Dan ibunya juga anak tunggal Ibu Nabi gak punya saudara Nabi juga gak punya saudara Itu hikmahnya Kenapa? Waktu itu cuma dapat anak satu, terus Sayyidatuna Aminah meninggal dunia. Kenapa Nabi tidak punya saudara? Biar cinta ibunya tidak pecah, biar cinta ibunya fokus hanya pada satu, A, satu anak. Bu, boleh nanya, ibu kalau punya anak satu sama anak lima cintanya beda atau sama? Saya yakin ibu mencintai kelima anak ibu, betul. Tapi kalau ibu punya satu anak, cintanya ibu yang punya satu anak sama cintanya ibu yang punya lima anak, rasa cintanya ke anak besar mana? Satu, betul kan ya? Satu-satunya anakku. Ini satu-satunya anak, anakku. Tak ada yang yang lain. Allah Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan cinta yang utuh dari ibunya, cinta yang yang utuh. Tapi Allah sekaligus mengajarkan engkau tidak boleh mencintai selain Aku. Engkau nggak boleh mencintai selain selain Aku. Kendati ibumu sangat mencintaimu, tapi engkau hanya boleh mencintai Aku. Maka semua orang yang memberikan cintanya pada Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang luar biasa, kalau kita lihat dalam sejarah, beliau-beliau itu dipanggil oleh Allah Taala. Semuanya. Mau dari ayah nabi, ibu nabi, istri tercinta nabi Muhammad S.A.W. Saya dah khotbah Rosdi Allah Taala, paman nabi Abu Talib, kakek nabi Abdul Mutalib, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala, sehingga nabi Muhammad S.A.W. hatinya ini hanya boleh diberikan pada Allah Subhanahu Wataala. Oh nabi dari lahir hatinya untuk Allah, cuma kan kita butuh pelajaran, butuh pelajaran, butuh suri. Teladan butuh yang namanya uswatun hasanah sebagai manusia Rasul bisa dicontoh Rasul bisa dicontoh di situ ada pesan buat kita kalau kamu pengen orang-orang di sekitarmu aman jangan terlampau kamu cintai dah itu pelajaran Bu ini agak mahal tuh perlu dijelaskan atau biar gini saja jelaskan Bu. Ibu tahu kenapa yang mau disembelih Nabi Ismail bukan Nabi Ishaq Karena Nabi Ismail itu anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim AS Maka langsung diuji sama Allah Ta'ala Sembelih anakmu Sembelih anakmu Ibu tahu, bapak tahu, hadirin tahu Kenapa yang dibuang itu Nabi Yusuf Bukan saudara-saudaranya Karena Nabi Yusuf yang paling dicintai oleh ayahnya, paling dicintai oleh ayahnya, langsung dibuang oleh Allah Subhanahu Wataalla. Ewat proses tentunya secara syari, i. secara manusiawinya gimana, gitu ya. Kemudian ibu tahu kenapa Nabi Adam as dipisahkan dari Siti Hawa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa saling mencintai luar luar biasa. Maka kedua-duanya dipisah oleh Allah Subhanahu Wataalla. Hadirin tahu kenapa semua itu terjadi? Karena Tuhan kita Maha pencemburu, ghairatullah syadid. Allah Maha pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Maka tidak ada dosa ya, yang lebih berat dari dosa orang yang menduakan dan menigahkan Allah subhanahu wa Kalau ibu-ibu tidak mau diduakan ya. Itu udah rasanya seperti itu. Allah subhanahu wa tidak mau diduakan. La syarikalah Gak ada partner dalam menyembah Allah Subhanahu Wataalla hanya Allah Kulhu Allahu Ahad makanya kalau kita hatinya condong pada selain Allah kecondongan kita itu akan jadi ujian yang luar luar biasa maka pesan Nabi Muhammad SAW ahbib habibak hau cintai orang yang kamu cintai Atau sesuatu yang kamu cintai ojoh banget banget Pol tapi ojoh banget banget piyo Paul ojoh banget banget Artinya, apa? jangan kamu cintai karena kamu mencintainya. Cintai dia karena Allah taala, harus karena Allah. Begitu enggak karena Allah, selesai. Khatam, tamat, remuk. Boleh ngasih contoh? Siapa yang di sini cari duit agak susah angkat tangan? Ayo jujur. Saya enggak ngomong susah, agak susah aja, agak susah. Angkat tangan. Nih Anies jujurnya, Anies jujur. Yang lain nggak jujur tuh ya, nggak jujur. Orang yang cari duit agak susah, itu pasti jawabannya adalah karena terlampau mencintai duit. Selesai. Orang yang cari pangkat susah, jawabannya terlampau mencintai pangkat. Orang yang cari istri susah. Karena terlampau mencintai wanita. Tetapi enggak dirapi-rapi. Oh masuk, Bu, masuk. Oh, ini yang bicara berpengalaman Jadi yang sambat-sambat sama Habib Novel dan Habib-habib yang lain dan kiai-kiai yang lain, kenapa bib bisa cari duit susah? Jawabannya karena kamu terlampau mencintai duit. Kalau kamu pengin cari duit gampang, jangan cintai duit. Maksudnya jangan cinta gimana? Buang gak masalah, oh, gak cinta Jadi kalau mau, kalau pengen istrimu gak hilang Siap membuang Maksudnya coba buang ngawur kamu Jangan salah tafsir Artinya tuh enteng gitu loh, paham ya Ya kalau kamu takut kehilangan Akan hilang Gak percaya praktek loh Takut kehilangan akan hilang apapun itu. Karena Allah maha pencemburu. Kamu hanya boleh takut kehilangan Allah. Tidak boleh takut kehilangan yang yang lain. Yang lain mau hilang. Tapi ojo, gitu loh. Paham ya? Itu sikap hati. Sikap ha? hati. Apapun yang kita masukkan ke dalam hati terlampau, sama Allah pasti akan dicabut. Apapun itu. Jadi kalau sekarang kita hidup kok susah, susah, susah, susah? Jawabannya itu pasti yang yang membuat kita susah itu ada di hati. Kalau nggak ada di hati, enteng, enteng. Apapun itu. Makanya prinsip saya dalam mengelola majelis ar-Rahman simple, tekle anati mingkatoh. Kenapa? Teman saya pergi semua nggak jadi masalah. Yang penting Tuhan gue nggak pergi meninggalkan aku. Tapi ojo lungo Paham maksudnya kan? Itu sikap ha? hati, artinya hargai orang, hormati orang, sayangi orang, tapi hati enggak takut kehilangan Kenapa kamu susah beli motor, karena kamu takut kehilangan motormu yang ada ini Coba kalau kamu enggak takut kehilangan, oh hilang enggak ada masalah Oh sama Allah dikasih, kasih dia, kasih dia, kenapa Enggak takut kehilangan Ibunya ngomong, nak aku ingin umroh, enggak punya duit, ada bu Gak ada tuh gak mungkin ada dari mana tunggu 10 menit keluar terus balik naik ojol balik naik ojol ibu nanya mana motormu alhamdulillah ibu berangkat umroh lah motormu mana ibu umroh naik motor saya keren ibu nangis ibu kok mau kawat mau naik tak pesawat lah kanenggong doanya mudah-mudahan dapat pesa pesawat, pesawat. Bukan dapat motor, amin, bu, bu, sudah biasa aja bu, jangan lebih, bu, masya Allah Biasa saja, tidak enak saja, bu, jangan lebih, bu, sudah, insya Allah, amin, amin, ibu, berangkat, berangkat Ayo, tak daftar, no, bu, masya Allah Ibunya selalu di rumah, dia yang ting, ting, ting, ting, bu, selesai, besok berangkat Tunggu cepat, nak. oh iya, naik motor saya, cepat berangkat umrohnya Tidak takut kehilangan nah, Sekarang uang 10 ribu saja dipikir 5 hari, yuk Sepuluh hewan mikir lima dino. itu takut kehilangan, ya hidupnya susah. Itu sudah menjadi sunatullah. Siapa yang kamu masukkan ke dalam hatimu, aku akan cabut dari hatimu. Terus ngeluar apa itu? Bocu. Ini sebetulnya enggak boleh di share ni. Nanti banyak istri tahu repot. Tapi terlanjur live streaming ya. Kamu kalau takut kehilangan istrimu, hidupmu akan tersiksa dengan istrimu itu. Contoh bojone nyekel handphone langsung komen. WA sapa? <laughs> Ini ciri-ciri orang sakit jiwa, bingung enggak sadar. <laughs> Kamu WA sapa? Gak WA. Ngapain pegang handphone? Ya cuman pegang. Lah, kenapa handphonenya dipegang? Lah ya, mau megang. Kamu mungkin kamu megang, gak ada tujuan. Kenapa megangnya sembuhi-sembuhi? Orang teli-teli, gitu loh. terang terangan gak ada. Saking takut kehilangan istrinya. Pasti nanti kamu akan kehilangan istrimu. Saya Se serah kuat, buju ini morong orang bapak. Eh, pak, buju kuedan, pak. Gendeng. Urip kaya gini, karena buju model ngono, so saya mati ngadeg, pak. Sekolah noliannya, pak hilang karena terlampau takut kehil kehilangan lo jalankan syariatnya Allah jalankan ya jalankan syariatnya Allah hukum Allah jalan jalankan tapi hatimu nggak begitu makanya dalam syariat kalau jangan belajar syariat Islam titik-titik ya aku ya paham titik saya belum paham banget banget yang paham banyak itu Habib Muhammad tuh belajar hukum Islam banyak kalau saya itu tak belajar titik-titik nanti biar saya bisa belajar sama yang lain itu dalam hukum Islam Suami yang pergi keluar kota Kalau pulang tidak boleh malam hari Kalau masuk kota itu malam hari Disuruh di luar kota dulu Masuk rumahnya pagi atau siang hari Tidak boleh malam hari Kenapa? Karena nanti takut dibisiki setan Kamu datang malam hari Mencurigai istrimu lagi Berbuat yang tidak senonoh Dengan orang lain di, di rumahmu Khawatir ada pemikiran seperti itu Islam melarang pulang memergoki malam-malam surprise wengi-wengi delalah nengomai onok tuyul <laughs> manusia enggak jelas ya gair enggak boleh artinya harus pulang dengan dengan pikiran yang ber bersih tidak boleh cari-cari pengin -cari, tahu enggak enggak boleh cukup ngandani wama alaika illa balagh aja lanangan lo ya aja aja tapi kalau tiap detik aja lanangan lo ya aja lanangan aja lanangan lo lanangan ya stres ya stres paham Bapak-bapak mungkin Anda salah satu pelakunya lu happy toh ya Anda itu kan bisa yang di sini bisa yang di rumah atau di alam gaib wallahu alam lo ini kan yang hadir bisa manusia bisa jin bisa setengah manusia setengah jin Setengah manusia, setengah jin. Mungkin ada jin yang kemanusiaan, ada manusia yang kejinan. Wallahu alam. Ikhwanir rahimahumullah. Boleh dilanjut? Jadi kalau kita perhatikan, semua yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, itu diambil oleh Allah Subhanahu SWT. Pelajarannya apa? Biar Nabi hanya fokus kepada Allah Subhanahu SWT. Makanya kalau kita pengin, kita belajar dari sini. Kita pengen gak kehilangan orang-orang terdekat kita. Jangan biarkan orang-orang terdekat kita mengganggu fokusnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jadi Allah saja. Allah kerajaan kok buat kita takut. Ya, takut kehilangan pekerjaan, hilang-hilang. Hilang. Wah, ini nanti pergi. nanti hilang. Kamu kalau kerja jangan takut kehilangan pekerjaan. Tapi yo jombo hilang no. Paham maksud saya kan? Jadi hantai, jalani pekerjaan sesuai aturan yang berlaku Tapi tidak takut kehilangan Jadinya enak, hidupnya enaknya luar, luar biasa Makanya saya belajar banyak dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang satu ini Saya ajari teman-teman saya Kamu jangan pernah takut kehilangan teman Tapi jangan kamu hilangkan temanmu Jangan pernah takut kehilangan teman Tapi jangan kamu hilangkan temanmu Berbuat sebaik mungkin pada semua orang berteman sama kamu Tapi kamu jangan takut kehilangan dia Kalau dia hilang pergi enggak masalah Minta aja sama Allah biar dikembalikan Biasa-biasa saja Oh jembok gondali, oh jembok hilang, oh jembok hilang Stres awakmu Nanti hilang akhirnya, nanti hilang Sampai di sini jelas atau enggak jelas Paham Apa Para istri gantian dong. Masa cuma suami yang dibahas Bu, takut enggak kehilangan suaminya? Yes. Saudara-saudara, yes. Anda paham enggak? Saya sekian lama ngomong itu tujuannya cuma mau dapat jawaban itu. Tenang, Bapak-bapak, istrimu tidak takut kehilangan kamu. Paham-paham? Udah. Paham toh? Jadi kamu boleh cari istri lagi gitu loh. Ya. Bu, suaminya boleh cari istri lagi? Eh, Bapak-bapak diam dulu. Ibu-ibu, boleh enggak suaminya cari istri lagi? Sebentar, ini terjadi perbedaan pendapat di atas. Sebentar ya. Yang ngomong yang ngomong boleh jawab duluan, yang ngomong enggak boleh jawab belakangan biar suaranya enggak tempuk biar saya dengar dengan jelas. Suaminya nikah lagi boleh tidak? Oh, oke. Okay. Sekarang yang tidak boleh jawab. Suaminya nikah lagi boleh tidak? Banyak yang tidak, ya. Yang jawab tidak pemenangnya. Oke, okay. tapi hatimu takut enggak kehilangan suami? Hmm. Muridnya Habib Novel benar Hatiku tak takut kehilangan suami Tapi suamiku jangan nikah lagi Keren Ajib-ajib bagus Jadi nanti itu sikapnya nyantai ya, Suaminya gak pulang lima hari tenang dia Gak mikir aneh-aneh Mas kamu lima hari gak pulang Kamu nikah lagi ya Kamu begini ya Endak di Dinas luar kota Lagi dinas luar kota Setiap bulan kok dinas luar kota tanggalnya sama Pasti kamu punya orang yang sama Dek mau dicek ke, ke kantor Itu kan di kantor jelas saya perginya kemana Ya nanyanya sama teman kamu ya jelas Kamu pasti udah kong kolikong sama teman kamu nih Kamu rekayasa ini Dek jangan mikir aneh-aneh Aku gak mikir aneh-aneh Ya coba tanya sama hotelnya Lah hotel yang mesen kamu kok Lu kan yang mesen kantor Ya tapi kan anak buahmu Perempuan model begini cepat mati saudara-saudara Cepat mati, asli cepat mati. Maaf ya bu, ibu paham maksud saya tidak. Ibu berhak bahagia, wajib bahagia. Maka kamu jangan terlampau memikirkan suamimu. Tapi yo pikir maksudnya gimana? Maksudnya, iya jaga suamimu, ya kemudian doakan soa, suamimu, jalankan tugasmu. Oh, cok pikiri, selesai. Enak urip. Oh laki-laki itu kalau kamu berusaha menghalanginya dengan seribu jalan, dia punya 20.000 jalan kok. Oh, saya laki-laki paham betul. Lu ini rahasia kaum pria saya share live streaming lu ini. Daisa yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah sama Allah taala. Jadi tenang hidupnya. Hidupnya tuh tenang. Makanya kalau ada orang yang enggak enggak fokus ke Allah, fokusnya ke lain belok fokusnya itu akan dijadikan alat untuk membuat dia mumet sepanjang hidupnya sampai dia sadar, ya sampai dia sa sadar. Makanya ada ulama, ulama lagi ceramah, muridnya datang dari keluarganya laporan, anakmu meninggal dunia. Oh ya udah, suruh nyolatkan apa namanya uh, pamannya, ya suruh ngurusi, nyolatkan rumahnya, makamkan, ngajar lagi, baru ngajar dilapori anakmu meninggal dunia. Iya suruh anu di sama pamannya lagi salatkan. Masyaallah, ojo mbok tiru. Zaman sekarang dibilang, "Wah, oh ini Habibnya, Ustadznya enggak cinta anak ini." Keterlaluan ini. Tahu anaknya meninggal, ya, ternyata enggak diurus, tambah tetap gak, ngajar. Tapi ini ulama yang sudah hatinya sama Allah taala pol. Dia tahu anak meninggal udah enggak bisa balik, enggak bisa, Pak, ba balik. Kalau pengen anaknya bahagia tetap ngajar. Dia ngajar itu untuk membahagiakan anak-anaknya. Dia ngajar untuk biar anaknya di akhirat diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara urusan makam kan bisa diurus sama yang yang lain. Nante. Tapi ojo mbok tiru. Kamu lagi kerja di telepon sama istri. Anakmu meninggal, ya udah biar disolatkan tetangga. Kendung wae, Mas. Ambiar ya. Remuk gitu ya Akan seperti itu Beda kelas, beda makom Ini ulama orang yang soleh, benar kamu jangan gaya-gaya nih Niru, ternyata Pal, palsu Ternyata emang gak ada cinta ya gak ada Cinta sama keluarganya min amin Talik. Boleh dilanjut Sisa 20 menit ya, Sisa 20 menit, gak apa-apa ini baru tahap awal kok. Kita masih banyak pertemuan insyaallah ya Catat ya, 22 November, Jum'at 22 November, insya Allah maulid ak akbar. Cita-cita saya, saya itu sudah lama gak suka pengajian yang hadir banyak. Serius. Kalau yang hadir segini tuh pas. Tapi kalau yang hadir banyak tuh saya udah gak, gak suka. Sudah gak? Gak suka. Yang denger banyak saya suka. Yang belajar banyak saya suka. Tapi yang hadir banyak saya udah gak tertarik. Jadi pengajian dihadiri 200.000 orang. Tidak tertarik saya. Buat saya Alhamdulillah biasa. Mau satu orang, mau dua juta orang, podohai. Ya, sama, -sama saja. Tapi ini bulan maulid. Bulan maulid ini saya ingin umat Islam sadar punya Nabi. Dan saya ingin keluarga kita sadar kalau kita punya nah, punya Nabi. Maka 22 November nanti saya ingin di Majlis Ar-Rawtoh itu jalan di depan sana dari ujung sampai ujung penuh manusia pengin perkara hasilnya kosong nggak apa-apa saya be pengin untuk apa syiar ya syiar bahwasanya umat Nabi cinta sama Nabi Muhammad saw wasallam pengin seperti itu pengin makanya siapkan dari sekarang catat 22 November mulai besok data tonggomu, anakmu putumu mantumu jangan kape 22 November sekolah raih omongiok lewati wangi bengi kan ya sekolah peraih kerja kantor libur Sabtu yang kantornya Sabtu libur libur dah dateng nyelengi dari sekarang nabung dari sekarang apa saya akan bawa lima kol ke Majelis Aroh satu bis ternyata sepur kelinci Hai nah. Ya support klinik kemajis Ar-Ridlo. Untuk apa? Syiar baca maulid. Baca maulid. 1 November kan kliwon biasa kita tetap baca maulid seperti biasanya. Tapi nanti maulid akbarnya Jumat terakhir bulan bulan maulid. Kita akan baca maulid. Kita akan ajak orang betul-betul baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti 22 November yuk bareng-bareng jam 8 malam baca maulid di sini. insya Allah jam 10 salat Selesai seperti biasanya, makan bersama. Makan ber, bersama. Yang enggak keduman, nasib saudara-saudara. Ya insya Allah keduman semua. Amin. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Ibu-ibu apalik makan bersama. Sampai di situ. Jadi Nabi Muhammad SAW dipisahkan dari orang-orang yang beliocin. Cintai dan mencintai beliau, betul? Okey. Kemudian apa lagi? Dimusuhin oleh orang-orang yang tadinya memuji-muji beliau. Satu Mekah itu dulu, gak ada yang musuhin Nabi. Semua cinta, al-amin, al-amin, al-amin, al itu orang baik, itu orang luar biasa. Wu oh, itu Muhammad, Wu oh, itu luar biasa. Wu oh, oh, semua hormat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tapi berubah hampir semua yang muji jadi mencaci dan memaki di situ ada pelajaran besar buat kita semua jangan pernah kita itu merasa senang dengan pujian manusia sebagai pujian manu manusia jangan pernah merasa tenang dipuja-puji oleh miliaran manu manusia karena kendali ada di tangan Allah subhanahu wa seketika yang mencaci bisa jadi memuji Yang memuji bisa jadi men mencaci Tapi kalau kamu cari pujiannya Allah Ta'ala Allah kalau sudah memuji Tidak akan pernah mencaci dan memaki Maka Nabi Muhammad SAW Dibuat oleh Allah Ta'ala Dipuji oleh banyak orang Kemudian dicaci oleh banyak banyak orang Tapi Allah mengatakan Aku yang akan terus memujiMu. memuji-Mu Aku yang memuji kamu Sehingga Nabi tak butuh pujian siapapun, karena sudah dipuji oleh Allah Subhanahu Wataala. Jiwanya seperti itu. Bisa tak kita hidup dengan jiwa seperti itu? Jadi kalau ada orang muji itu tak lebih, nyantai aja, senang. Alhamdulillah, Allah muji saya lewat dia. Allah muji saya lewat dia, Alhamdulillah, dikembalikan ke Allah Alhamdulillah, ini sebetulnya Allah yang dipuji, bukan saya ini saya bisa begini, Allah yang menggerakkan saya Allah yang ngasih saya Allah yang memberi saya harta, Allah yang memberi saya kemampuan sedekah, jadi yang baik Allah Alhamdulillah, terima kasih Allah setiap orang yang muji dia, jadi kendaraan untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beda orang yang enggak paham dipuji kamu dermawan ya iya jelas saya gitu loh, allahnya dibuang, allahnya hilang. sentenono, yang model begini tunggu tanggalnya nanti akan dicaci, dimaki, dihina dan betul-betul terhina. betul-betul ter terhina. beda dengan nabi Muhammad saw, dipuji, setelah itu dicaci, setelah itu apa? dipuji luar, luar biasa. setelah itu semuanya hormat. belajar dari Kiai Abdullah Kim Nashtiar, hakim, boleh ya. Boleh. Ini mungkin kalau nanti Aa Dengar, maaf ya Aa, share ilmu. Aa Hakim dulu istrinya satu dipuji-puji. Nambah satu dicaci maki. Betul? Maka Anda yang enggak punya nyali jangan coba-coba niru adegan ini. Paham ya? Ini Aa Hakim tadinya dipuji-puji, nambah satu dicaci ma maki. Tapi karena beliau orang yang istiqomah Orang yang istiqomah Orang yang terus mempelajari untuk memperbaiki hubungan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala Hasilnya apa? Setelah memang tidak mengurus yang muci, tidak mengurus yang nyaci Yang diurus diri sendiri dengan ilahi rabbi Diri dengan Allah yang diurus Allah kembalikan semuanya bahkan lebih dari sebelumnya Betul atau betul? Betul atau betul? Orang tidak lihat lagi, kamu punya istri dua, mau tiga, mau empat, berapa? Tidak ah, ngurus? Kami butuh belajar ilmumu. Sekarang semua orang seperti itu. Benar atau benar? Benar atau benar? Kenapa? Karena paham. Karena paham, hidup ini hubungan hati dengan Allah Subhanahu SWT. Nah, Nabi dari kecil sudah diajari seperti itu. Dari kecil, nah kita kan terlambat. Umur 50 tahun, tidak paham-paham. Dijebles jebles-jebles, tembok sama Allah Taala. tidak paham-paham. Ya, ditempa kehidupan model macam-macam, kerja, jatuh, bangun, jatuh, bangun, enggak paham. -paham. Pada Allah cuma mau ngasih tahu, kamu kalau enggak pengin saya begini kan? Simpel. Buangen kabeh delok anehku, selesai. Allah cuma minta kamu betul-betul ngakuin Allah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cuma itu toh, akui aku. Ya, aku selesai, lah kita kan enggak lambe nifasin. Asyhadu alla ilaha illallah la ilaha, illallah, la ilaha illallah. fasih alhamdulillah. Ini perlu disyukuri, betul ya? Tapi hatinya enggak fasih, enggak paham. Hatinya masih takut kehilangan, takut enggak dapat rezeki, takut enggak punya duit, takut pangkat dicopot, ya takut nanti kehilangan harta, takut kehilangan buyer pembeli, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan harta yang disimpan, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut. hidupnya penuh ketak ketakutan, gak punya Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama Allah ta'ala dicabut satu persatu yang dia takuti, tadi betul-betul ter terjadi, na'udzubillah, amin, Bip, kenapa yang satu ini terus diulang-ulangi, karena ini penyebab banyak orang mumut akhir zaman, Betul-betul, akhir zaman ini kan kasus yang paling klasik adalah orang pusing enggak bisa bayar hutang. Punya hutang enggak bisa bayar, punya hutang enggak bisa bayar. Barusan kemarin ada yang WA saya, insya Allah mesti bisa saya bacakan WA-nya. Kalau masih ketemu lo ya, coba siapa tahu masih ketemu. Ya tentunya namanya disembunyikan, tanpa nama. Habib boleh tanya, manfaat baca Yasin 41 kali bareng di rumah tiap Jumat apa Habib? Sejak saya lihat di Youtube Habib yang katanya dobrak pintu langit, saya lakukan pertama kemis sampai kemis berikutnya. Kemudian tiap kemis jam segini saya berharap utang-utang saya bisa teratasi. Tapi sampai sekarang kolabib. <laughs> sampai sekarang kolabib. Ya, barang habis, duit habis. Kok ini modal entek, duit entek, aset habis. Mohon arahan Bib gitu. Ya, terus saya saya jawab begini. Rodok saya sok anu, sok kul. Insyaallah dengan apa yang sudah dilakukan kemudian hatinya ditenangkan, pikirannya ditenangkan, dan yakin sallallahu ta'ala nanti Allah akan kasih solusi Allah akan kasih solusi nah bebaskan diri dari pikiran biar Allah yang urusi nantikan digerakkan Allah untuk gimana-gimananya Insyaallah diberi kemudahan amin aja stokum nah, saya nanya ini kalau saya ngomong begini jawabannya itu pasti begini jawabannya ya jawabannya yang dengar itu diantara begini Ya ditenangkan gak mikir, biye gak mikir Lawang kolap gak ada duit, ditake ngalor ngidul Gak entuk mi, mikir Kiseng waras aku, apa habibu yang gendeng gitu kan ya Gak boleh mi, mikir Orang hidup kok gak boleh mi, mikir Ya mikir, bib ini gak punya duit Yang saya maksud gak boleh mikir tuh begini loh. Ini kalau jenengan bisa paham insya Allah seneng banyak orang gagal paham soalnya Perlu dijelaskan enggak ini? Larang lo tapi Mahal ini Ilmu penghilang stres tingkat tinggi Tadi ini ya yang WA ini Saya enggak kenal siapa orangnya Tapi ini ibu-ibu ini ibu -ibu. E, Kan beliau bilang Sudah baca Yasin 41 kali Bahkan semi, seminggu penuh Ya sudah Diamalkan, tapi nyatanya kok Barang habis Duit habis Collab, begitu ya Jawabannya itu sederhana Karena kita masih Merasa Kita masih merasa bisa Menyelesaikan masalah, itu loh masalahnya Kita masih merasa Bisa berupaya, itu loh masalahnya Allah tuh mau Kamu habis kalau kamu belum habis, kamu akan dihabisi oleh Allah Ta'ala. Makanya biar kamu enggak dihabisi oleh Allah Ta'ala, kamu bilang sama Allah, Ya Allah, aku entah, selesai. Tanya sama pak polisi itu. Loh. Boleh ya pak ya? Ada penjahat megang pistol pak. Enggak ya? Mampu bela diri. Kira-kira polisi, boleh tidak tebak balas? Boleh ya SOP-nya kan? Tiba balas Gitu Tapi senjatanya penjahat rakitan Welek Macet Polisi 2019 kan udah di upgrade Beda Dibersihkan senjatanya tiap hari Kalau dia gak bilang menyerah Gak bilang menyerah Mati gak kira-kira Mati Tapi kalau begitu polisi bilang Tengah tangan, letakkan senjata siapa pak, nyerah pak Aku coba patah ini pak, selesai gak masalah Selesai, betul kan Selesai nah sama Allah Ta'ala kamu hidup ini cuma disuruh Nyerah Oh, cok gaya. gaya Oh, saya punya temen bos ini Saya punya aset sekian Saya punya keahlian ini Saya, ah, tak kaguh Kayak ngelawan Gusti Allah Tak kaguh semua itu jadi simpel Simpel caranya apa entekno, entekno awakmu, entekno habiskan dirimu, habis ya Allah, aku nggak bisa apa-apa. Tapi jangan pengakuan di mulut tuh ya, di hati, ya, ubadannya oh, kerja. Ya Allah aku nggak bisa apa-apa. Terus yang emang gelita, ya Allah aku nggak bisa apa-apa. Ngawur, ini gagal paham tingkat super tinggi. Maksudnya ya Allah aku nggak bisa apa-apa itu ha? Hati seperti Sayyidatuna Nabi Maryam alaihissalam. Ya Allah, aku enggak bisa apa? Apa batang korma dipegang diubah, nak no. ambrol kormanya jatuh. Nabi Musa alaihissalam enggak bisa apa-apa. Tapi punya Allah, Ya Allah, aku enggak bisa apa? Kalah inama Ya Robi Syadid. Aku punya Allah, aku enggak punya apa-apa. Tapi punya Allah. Nanti Allah kasih petunjuk. Tuk kayu dibukulkan ke laut. Tuk belah lautan umatnya salah. Selamat, lo itu kalau diulang ribuan kali tetap enak lo. Sampai sekarang saya itu masih belum paham gimana caranya umat Nabi Musa pede jalan di tengah laut, kanan kirinya laut, kanan kirinya oh, apa namanya eh, tebing laut yang luar luar biasa yang sebelumnya dilihat itu laut ganas, tiba-tiba jadi dua tebing laut yang luar biasa, jalan di dasar laut, jalan. Coba kalau kamu tenang atau mikir. Beb yakin beb, hampir pun beb, ya kan balik lagi gimana kan kelebih, mikir kalau kita ini umat Nabi Musa, ya, walaupun ngeyel tapi punya rasa percaya yang luar, luar biasa tenang. Nah itu bagian dari kemampuan Nabi Musa menghabiskan dirinya nol di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita kan tak. Makanya mesti orang yang yang tadi loh masih ada yang dimasukkan, dicintai, takut kehilangan, sentai itu. Itu penyebab mumet itu, mumet-mumet. Makanya saya belum pernah ketemu orang gila yang mumet. Manusia paling lost dalam kehidupan adalah orang gila. Lost, betul kan? Maka hukum pun tidak bisa menghukum orang yang gila. Saking hebatnya orang, gila. Saking saktinya orang, Gila sampai penguasa yang paling berkuasa berhadapan dengan orang gila mundur. Edan, cuba urus. Betul tak betul, betul tak betul. Yang namanya apa namanya ini uh, senjata untuk memancung, tembak untuk menghukum mati tidak berlaku untuk orang gila. Begitu diputuskan, dia gila selesai, tidak bisa dihukum. Betul begitu hukumnya. Masya Allah. Dan hebatnya orang gila. Satu orang gila mendatangi 100 orang waras. Dengan sedikit gaya maka orang waras kocar-kacir. Semua mengatakan hati-hati, ono edan. Mana yang lebih gila? Kalau nah, kamu waras 100 orang didatangi satu orang gila kok kamu yang lari? Mestinya yang gila yang lari. Itu saktinya orang gila. Kenapa begitu? Los 0. 0 ya? Dol. Tapi awak jok dol praktek ya wes dari sini saya mau praktik ilmu orang gila. Jol. Jajal numpak motor orang nganggo helm. Wah. Pas ada momen nganggo ilmu wong edan gak mikir. Hmm. mana? Gak bawa. Oh ya tilang, Bro. Karena kamu masih belum belum lulus ilmunya orang orang gila. Karena orang gila gak pernah mikir tilang. Kamu masih mikir berarti belum gila? Paham tidak maksud saya. Pak saya mau ngasih bukti sama teman-teman saya boleh ya pak ya? Simple nih, dua menit lagi selesai. Hmm, saya rodok larang sekarang. Iki lo ngelu, sumo, ini sumo dan ini kekencengan. Pahamilah apa yang saya alami saudara-saudara. Saya begini demi Demi ta'zim pada maulid Nabi Muhammad SAW. Pernah tidak mengalami seperti ini? Pernah tidak ya? Takut dompet ketinggalan Takut dompet ketinggalan Pergi keluar kota Di tengah jalan cari dompetnya Ternyata ketinggalan Pernah tidak? Takut belok ada momen Menggok ada momen Pernah tidak? Takut ban bocor di tengah jalan Bannya normal baru beli Takut ban bocor, di tengah jalan bocor Pernah enggak begitu? Beda-beda pengalamannya Betul ya Tapi sesuatu yang ditakuti ter terjadi Maka hidup jangan takut Kamu kalau masih mikir pedih-pedih Kedadian Terjadi nanti Los saja sesuai aturan Sesuai aturan, sesuai syari, syariat, tapi hatimu, pikiranmu, los. Kalau kata orang Jawa, saya itu kalau mireng akan menggantikan simbah itu Masya Allah. Segadik-gedik aku, simbah, pancen simbah. Luar biasa. Tidak ada dalam bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan kata semedi. Semedi Smedi, terjemahkan coba. Bertapa lain. Itu dari bahasa Indonesia atau po, jadi bertopo kan ya? Bahasa Indonesia. Meditasi bukan Indonesia. Inggris meditation. Indonesia. Daun ada daun? Bahasa Jawa semedi. Semedi itu bukan duduk bersila. Semedi itu bukan sekedar duduk berbersila. Hatinya nol. Mikirkan sepi aja, Bukan semedi itu Semedi itu betul-betul sepi Dalam sepi Tidak merasa sepi Pangil Suruh tekan awakmu level-level gak cedol ya. Panggil. Semedi itu enggak butuh tempat sepi Tapi hatinya betul-betul Nol Los. Nah orang-orang yang sudah berhasil Semedi-semedi simbah-simbah dulu kan Semedi-semedi itu ya Punya kalimat-kalimat indah Kalimat ini penjelasan yang luar biasa. Uritiku semeleh, selesai, semeleh. Jadi yang saya jelaskan panjang lebar satu jam ini itu cuma kata semeleh. Semeleh kau, boy. Yogi mau sejam aja mulu. Itu semeleh itu. Orang semeleh itu nggak nggak ada yang ditakuti, tapi nggak nggak gaya. Ada orang dalam bahasa tidak ada yang ditakuti, tapi wangnya beringas. Dia, dia, dia. bukan ada yang ditakuti, tapi ya kemakian, sok jagoan kan gitu. Ini tidak hatinya, perilakunya semua sesuai aturan, sesuai ah? aturan. Cuma dia takutnya ini cuma sama Allah Taala. Percayanya hanya pada Allah Taala. Nah, itulah cara Allah mendidik Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Sejak kecil. Nah kita salah didik anak. Anak ditakut-takutin dari kecil. Maaf ya bu ya. Ada enggak bapak yang ngomong begini? Atau ibu yang ngomong begini? Atau ya bapak dan ibu yang ngomong begini? Nah sekolah yang pintar. Jangan seperti bapakmu. bodoh. Makanya bapakmu itu cari duit susah nanti kamu kalau nggak pinter cari duit susah ada ndak ibu model begitu nah, itu ibu kurang ajar suaminya dibodoh-bodohkan kan yang rodok mending kan ojo kaya bapak garombo mu bodoh kulit duit angel itu juga orang tua yang salah ngajari anaknya kurang ajar ya kan ya anak diajari takut kamu kalau bodoh nanti susah cari duit jadi hidup itu takut nggak punya duit duit. Tapi kalau orang Jawa lain Awak mungkin Jawa atau gak Jawa Jawa, tapi kok orang Jawa ini Orang Jawa lain Nah, mangan orang mangan Yang penting kumpul, selesai Kalau bahasanya Pak Harto, Orang duit-duit tidak -duit, mati Begitu kan ya Mangan orang mangan Yang penting Kumpul, kamu gak punya duit gak masalah Gak masalah Punya kumpul, punya dulur Tenang no pikirinmu Enak, enteng didi, didi anaknya gak takut jadi orang mis Miskin, gak takut jadi orang susah Hanya orang susah Yang takut jadi orang susah Orang yang tidak takut Jadi orang susah, tidak akan pernah Susah Itu jaminan Jelas semuanya Udah lewat 4 menit dari pukul 10 Saya udah berjanji Malam ini agak mahal saudara-saudara Malam ini karena saya mau nulis buku Yang mau nulis bu, buku Dan juga ada pekerjaan lain yang harus saya tuntaskan malam hari Hari ini biar manfaatnya lebih lebih banyak Saya mau nanya Satu jam yang saya orekan ini Kira-kira ada manfaat yang bisa jenengan ambil atau tidak Yakin Ibu-ibu ada ndak bu yang mana Bu? Gak takut kehilangan suami? Ternyata bagian yang itu Yang dikasih garis bawah sama ibu Tidak takut kehilangan suami Hashtagnya Tidak takut kehilangan suami itu artinya suaminya disayangi Tapi hatinya Hanya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jelas semuanya? Nah penutup Ya penutup. Sekali lagi saya mau ngajak semuanya. Ini saya lagi sampaikan di mana-mana. Semakin mendekati Maulid nanti akan semakin gencar Saya ajak anda semua untuk jadi pasukan Nya Nabi Muhammad SAW. Pasukannya Rasulullah. Pasukan apa? Pasukan share Nabi. Pakai senjata namanya handphone. Pakai senjata namanya hand handphone nih handphone cari kisah-kisah tentang kehidupan nabi, sabda-sabda nabi ya. Jadikan meme, jadikan artikel pendek, share. Share. Karena ini handphone ini sekarang isinya enggak karu-karuan ini. Isinya itu berita enggak enak-engak enak. Berita enak itu jarang. Berita enggak enak itu laku. Namanya orang jualan berita kalau mau laku cari berita yang enggak enggak enak. Jadi nanti lihat lihat semua siaran berita, itu rata-rata sekian persen yang gede itu berita enggak enak. Terjadi kebakaran di kampung A, terjadi perampokan ini. Seorang polisi berhasil menembak mati dan ditembak pula. Berita yang enak, dia berita yang enak itulah laku, viral. Coba berita yang enak, kurang laku. Telah lahir seorang anak hari ini, tidak ada yang berita. No? Telah lahir seorang anak dengan kaki lima, uh, berita viral. Tak enak. Anak lahir normal. Kalau nak berita ni ada tak? Tidak. Biasa biasa saja Isinya tak karu-karuan. Dan yang jadi trending topik aneh, yang tak enak tak enak. Nah, jangan sampai ini. Anda ini umat Islam terbesar di dunia. Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Cari negara di dunia yang sila pertamanya ketuhanan yang maha esa. Insya Allah Indonesia toh. Sila pertama ketuhanan yang maha esa, pokoknya Tuhan, tak ada yang lain. Negara kok mikir Tuhan tu? Ya Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Indonesia raya ini, luar biasa. Aneh nanti kalau bulan Maulid, bulan Maulid, trending topik Twitter, trending topik di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Kok bukan NabiMu Muhammad SAW? Kok bukan kanjeng Nabi yang jadi berita populer tiap hari? berarti kamu gagal sebagai muslim terbanyak di dunia. jelas, simple loh saya ngajak, ngajak saya ngap, ngap. jangan khawatir, nanti saya akan buat sebanyak mungkin, you tinggal share. ya, mesem ganteng, mungkin judulnya gitu, mesem ganteng. nanti bawahnya baru senyummu untuk saudaramu. saudaramu adalah sedekah. Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW kasih keterangan kecil. Ya, kenapa senyum jadi sedekah? Jawabannya sebab butuh usaha untuk mengeluarkan senyum. Coba kamu enggak usaha, bisa senyum? Mesem all. Ayoh mesem. Iki mes tak coba mesem all. Naikkan dikit. Itu meringis. Oh. Wangel itu ternyata butuh usaha, usaha. Karena butuh usaha, maka disebut soda, sodako. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Biar nanti isinya YouTube itu rom, apa bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dunia akan geger. Kenapa YouTube banyak Nabi Muhammad SAW? Wow, uh, ternyata Indonesia lagi bermaulid. Pilpres itu mengajarkan sama saya. Satu hal ternyata hanya demi pemilihan presiden yang akan diganti apa ada proses pergantian lima tahun seka, sekali gegernya itu sosmed berbulan-bulan tapi kamu sudah jelas punya nabi yang terpilih di jagat raya kok kamu nggak bisa membuat geger ke jagat raya dengan Nabi Muhammad SAW berarti kamu gagal sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kamu sebutkan Nabi, mesti ayam dunia ni. Mesti a ah? ayam. Wama arsalna illa rahmatan lillah alamin. Mesti ayam. Siap kira-kira? Jadikan handphone nya sebagai alat untuk mensiarkan Nabi Muhammad SAW. Siap bulan Maulid kita jadikan Indonesia bermaulid. Jangan sampai bulan Maulid ini enggak kerosoh ada Maulid. Jadikan bulan Maulid nanti betul-betul terasa ada Maulid. Saya mulai dari sekarang, biar teman-teman saya di sini kerosoh ada Maulid. Saya dandan -dan begini. Tunggu Insyaallah penampilan terbaik saya nanti di bulan Maulid. Apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Tergantung imajinasi nanti saya akan fikirkan. Semuanya dandan tingkat tinggi. Siapa tahu Jumat depan kemudian saya akan ngomong sama teman-teman kawan-kawan bulan Maulid nanti jamaah majelis sara usahakan Jumat pertama berangkat pelangkonan putih KB membuah sarkiwondonggumun pasukan pelangkon putih ini ngobo saya itu punya janji sama Pak Jokowi ketika jadi wali kota yang belum saya tunaikan ketika Pak Jokowi jadi wali kota kemudian saya ceramah di UNS bersama sejumlah apa namanya dosen, rektor Pak Jokowi ngasih sambutan, itu saya pernah janji, Bapak, suatu saat nanti, saya akan jadikan pemuda-pemuda di Solo ini, akan keliling Solo pakai blankon warna putih. Hurung-kelakon. Janji, bro. Mungkin nunggu Pak Jokowi jadi presiden baru terlaksana, biar nilainya lebih. ya, Mujudkan janji pada wali kota yang sekarang jadi pre presiden. Siapa tahu nanti, saya akan ajak Anda semua, mewarnai solo dengan blangkon warna putih. Kira-kira mau atau tidak mau? Yakin. Yakin. Teman-teman yang jualan blangkon silakan produksi. <laughs> ya, ekonomi rakyat meningkat, betul kan ya? Oh, iya, silakan produk-produksi taruh di apa? Tokopedia, Shopee ya, biar nanti beli on online gitu kan. Blangkon putih set. Mau? Yakin? Udah nanti kita coba ya, tunggu pengumuman dari saya. Ada harinya, ada harinya, ojo oh berangkonan terus, kurang seru. Sesuatu itu kalau ditampilkan terus-menerus nanti akan bosan. Akan bu, bosan. Tapi kalau kuarnya di hari-hari tertentu, itu akan punya sesuatu. Makanya orang Jawa itu mandikan keris gak tiap hari. Nah, nunggu mandikan keris, harinya ditunggu ya. Leputu ini gak paham, dikira sakral. Uh, simbah klenik, Padahal yang ngedusi keris Lah kamu ngedusi motor Gak tahu klenik kok Kadang tuh saya heran Ada orang mandikan keris dikasih Macem-macem biar wangi Dibilang klenik Manggil jin Lah kamu itu motor motormu tuh lho, Buk belikan sabun wax biar mengkilap Wambuni ben wangi Motor Kamu koso semprot Wangi motor Emangnya kamu mau klenik motormu Ar buah ambungi motormu. Gak ada yang bilang kene, gak ada kan, biar itu dilihat, eh, enak. Nah orang Jawa ini keris itu seperti polisi, tentara, itu senjata, dijaga, dibersihkan, diharumkan, biar pakai gak macet-macet gitu kan ya. Sama orang Jawa pakai jeruk, ya. Pakai macam-macam itu. Dulu, saya dulu sempat belajar, jangan jangan di-share, di Ya ayah saya itu kan jual barang antik juga. Nah itu ada keris. Cara bersihkan keris itu saya bela, belajar. Keris kuno itu banyak yang beracun, banyak yang ber beracun. Bersihkannya hati, hati-hati. Begini-begini, apik novel pengalaman banyak, bro. Mm -mm. Angon bedus tahu aku ngancani. Lul dulu masih ada kan, zaman segitu di pasar kebon ini masih banyak apa namanya ilalang di belakang pabrik ilalang itu pinggir kali itu ya. Saya kasih tahu, dulu di pinggir kali yang sekarang ada sekolah SMA ESM di Ponogoro, nah itu ada jagalan toh, tempat apa namanya nyembelih e, sapi di situ. Nah, itu di belakangnya dulu ada lapangan, rumput. Itu kalau angon wedus dulu di situ, itu termasuk salah satu hobi saya. Nemenin teman saya angon wedus, terus saya lari-lari di pinggir di kali. Kali itu kan ada landainya begitu ya. Uh, paling seneng saya bisa lari. Orang kecegur, orang kecegur, Melayu, kepleset, kecegur dulur. Anak kecil, yaitu mahal. Nilainya mah, Mahal. Ini ngomong apa tadi? Keris. Ngomong keris. Artinya, saya cuma ingin nyampaikan, yuk kita sambut bulan maulid. Yuk kita sambut bulan maulid. Dari sekarang, bisanya apa? Berkarya sesuai bisanya. Insya Allah kalau semua umat Islam merayakan maulid dengan sukacita, Nanti bulan November ini Indonesia wadamnya luar biasa Seger, enak Gak usah mikir apa-apa Mikir maulid, maulid, maulid Gak duit-duit, maulid selesai Nanti akan ada dengan sendirinya Kok bisa babe, ada dengan sendirinya Loh, Kamu aja juga lahir dengan sendirinya Kok ngeting-ngeting mengemeteng, ono metu kok, ya? Lahir, gak pakai kamu buat dirimu dibuat sama Allah Subhanahu wa Kan itu hasil bapak ibumu Ah, ngawur kamu Bapak ibumu usaha berkali-kali yang enggak jadi kok. Begitu Allah bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Dah, semoga berkah manfaat. 10 seperempat. Ada doa ini banyak yang titip doa. Tapi terkhusus ini Bapak Kapolsek saya ngingetkan untuk mendoakan istrinya Bapak Wakapol Polda Jateng. Ya, itu Ibu Nurina Mulkiwati yang baru pulang dari proses uh, berobat ya baru pulang dari berobat semoga Ibu Nurina Mulkiwati diberi kesembuhan diangkat penyakitnya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan diberi kebahagiaan dalam setiap saat begitu pula semua orang yang sedang sakit dari keluarga kita semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan diberi panjang umur dan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhiniyah al-fatiha yang kedua doa untuk semua orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita orang tua kita, terkhusus untuk Nur Soleh dan juga untuk Ibu Marsiem dan semua yang sudah wafat Yang dahulu pernah hadir Terkhususnya di majlis ini Semoga Allah Ta'ala Jadikan roh-rohnya Bersama para nabi Para sudikin Para syurada Dan para solehin Dijadikan kuburnya Sebagai taman-taman surga Dan diterima semua amal solehnya Diampuni semua dosa-dosanya Dan semoga kita semua kelak Setelah usia panjang Dalam semua kebaikan Diberi husnil khotimah Al-Hadzini al-Fatiha Al-Fatihah dengan niat kesembuhan teruntuk Sabto, Sunu, Prawoto Semoga diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala Dengan kesehatan yang tidak datang penyakit setelah nyala zini Al-Fatihah Al-Fatihah teruntuk Habib Novel yang masih punya utang tanah sebesar 4,5 M Semoga hutang tanahnya segera lunas Bangunannya segera selesai Manfaat Dan juga untuk semua orang yang punya hutang Dalam bentuk apapun Semoga dilunaskan oleh Allah Ta'ala Dengan rezeki yang berlimpah ruah Datang dari segala arah Tidak pakai susah payah Dan semoga semua orang yang punya hajat Yang punya cita-cita Hajatnya apapun yang diri Allah Kebul Tidak pakai repot Tidak pakai susah Tidak pakai masalah dan semoga Allah Ta'ala beri kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang berokah, rezeki yang tidak ada masalah dunia akhirat Rezeki yang datang dari segala arah tanpa sesabai ala zinia Al-Fatiha Pengumuman Hadirilah haflah khutmul Qur'an dan pengajian akbar pondok pesantren Tafid Wa Ta'limil Qur'an Masjid Agung Surakarta Hari Sabtu 19 Oktober jam 19.30 sampai selesai pada Isya tempat Masjid Agung Surakarta. Muaidzoh Hasanah Insya Allah akan disampaikan oleh Habib Umar Mutohar pengasuh Pondok Pesantren Al Madinah Semarang. Habib Umar Al Mutohar itu istrinya sepupu saya dua kali jadi masih kerabat saya. Ya, orang yang menyenangkan lucu tapi penuh ilmu. Ya nak nah nak nah. nah, nah. nah. Saya lebih suka nyebutnya Habib yang kalau ceramah nak-nah, nak-nah nah, itu, ya lucu tapi penuh il, ilmu, ini kalau ada waktu, 19 Oktober Badal Isyad hadir, makmurkan Masjid Agung, ya, makmurkan Masjid Agung. Nanti akan ada dua korek, yang pertama Muhammad Nasyid Anujaimi, An korek cilik dari Surakarta, yang kedua Muhammad Mas'ud Sahad MPD, juara MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia 2018. Acara puncak pengajian akbar Sabtu Yaitu acara puncaknya ya InsyaAllah berkah acaranya Amin Terakhir Setelah semua rangkaian tadi Sekali lagi saya ingatkan 22 November Siapkan diri untuk hadir Maulid Nabi di Maulid Akbar Majlis Ar-Rawlah InsyaAllah kita niatkan dari sekarang Boleh ya, mau tahu niat saya apa enggak? Niat saya dari sekarang Saya mau ngundang ganjeng Nabi Muhammad SAW Jadi saya pengen Rasulullah Rawuh ke sini, hadir ke sini, datang ke sini Kalau kita niatkan dari sekarang, diniati betul biar kanjeng Nabi hadir Kita luruskan niat kita, ya kita luruskan majlisnya Nanti insya Allah, ya insya Allah majlis kita Innamal amalu bin niyad. Ada yang nanya, Bib, kanjeng Nabi hadirnya bagaimana? Jawaban saya simple, seperti hadirnya para Nabi di Masjidil aqsa Ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW Para nabi rohnya bisa hadir salat berjamaah di Masjidil Aqsa itu para nabi yang lain apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpinannya ambiyawal mursalin jangan kecilkan nabimu insyaallah kalau kamu minta sama Allah taala kita yang lemah-lemah ini insyaallah akan didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi awas jangan tertipu sama modus gaya-gaya nanti tengah-tengah maulid ada yang begini-begini blek kenapa aku ndelok Kanjeng Nabi aku coba percaya akhir zaman banyak modus aneh-aneh orang yang bisa melihat nabi tidak akan ngumbar omongan seperti itu dia akan diam, dia akan di diam dan jangan komentar orang lain orang yang soleh lagi ngelirik gini ngelirik gini ngelirik gini dibilang uh dia lagi lihat nabi jangan komentar yang lebih saudara-saudara walaupun mungkin yang soleh betul-betul lihat kamu cukup komentari yang bagus. Mudah-mudahan setiap majelis kita dihadirkan jeng Nabi Muhammad, saw. Wasalam. Wa wa Siap ngirim undangan ke Nabi? Siap kirim undangan ke Nabi? Makanya setiap hari baca solawat diniati. Ya baca solawat nih, niati. Insya Allah saya akan kirim seseorang untuk umroh untuk ngundang kanjeng Nabi Muhammad, sallallam. Ya Insya Allah saya akan kirim seseorang untuk umroh ke Medinah hanya untuk menyampaikan undangan saya kepada Baginda Muhammad SAW O jombok tiru coroku nyeleneh bin aneh ya nyeleneh bin aneh baru tempatnya wali kota kamu kirim undangan, betul tempatnya gubernur kamu kirim un? undangan kalau kamu pengen Nabi Rawuh ya kamu juga harus kirim undangan eh, undangan diantaranya ngucap salam itu un? undangan tapi nanti InsyaAllah saya akan kirim satu orang khusus untuk berangkat ke Madinah. Sowan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ngomong, "Kanjeng Nabi, cucumu yang di Solo bandel ya, ngeyel, akeh salah tapi pengin diparani, ya pengin di diparani. Siap kira-kira menyiapkan hati untuk nanti maulid ngundang kanjeng Nabi?" Dah, kalau hatimu seperti itu, innamal a'malu binniyat. Pasti Allah akan kasih. Wal semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 ikudhi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayiati wa tajawaz al wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wasamihni fi ma mada wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati waslubbi sabila najati fi hayati wa mamati allahumma inni tamiu fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak fa'ktubni min auliyak wasluk hudak, wa bi sabila hudak walhikni bi aswiyak wa sallallahu alaihi wa amadin wa alaihi amin mohon maaf semoga berkah manfaat siapkan halakohnya satu namban untuk tiga atau empat orang insyaallah barokah pak kapolsek sama teman-teman